yang berikutnya adalah al-maf'ul ma'ah. -ma Maf'ul ma'ah huwa ismun mansubun. Dia itu adalah isim yang dibaca nasab. Yus Karubak Dawain terletak setelah huruf Wau bimakna ma'ah yang Wau ini maknanya semakna dengan makna ma'ah yaitu bersama ini definisi beliau ya beliau mendefinisikan maf'ul ma'ah itu adalah isim yang dibaca nasab terletak setelah waw, huruf waw yang bermakna ma'iyah yang bermakna ma'a kalau mau kita tambahkan maf'ul ma'ah itu adalah ismun mansubun fadlatun dia harus ada tambahannya itu sifatnya adalah fadlah hmm. hmm. dia adalah isim yang dibaca nasab Kemudian fadlah, fadlah itu adalah datang setelah kalimat yang sudah sempurna, tanpa dia pun kalimat sebelumnya itu tetap dipahami dengan baik. lihat itu maful ma'ah adalah isim yang dibaca nasob kemudian sifatnya fadlah jadi isim ini dibaca nasob terletak setelah waumaiyah tentunya namun dia itu sifatnya harus fadlah datang setelah kalimat yang sempurna jadi kalau kalimat sebelumnya itu butuh fa'il, setelah fa'il. Kalau kalimat sebelumnya butuh maf'ul, maka dia terletak setelah maf'ulun bi. Kalimat yang sempurna dan dipahami dapat dipahami dengan baik. Maksudnya tanpa ada maf'ul ma'ah pun. Kalimat itu bisa difahami dengan baik. Jadi dia bukan sebuah kebutuhan. Dia itu sekedar tambahan saja. Tanpa dia pun kalimat sebelumnya itu tetap bisa difahami dengan baik. jadi itu poinnya ya harus maf'ul ma'ah ini adalah jumlah yang fadlah apa jumlah fadlah itu adalah jumlah yang datang setelah kalimat yang sempurna kemudian kalimat yang sempurna ini dapat difahami dengan baik tanpa maf'ul ma'ah pun kalimat itu bisa difahami dengan baik Karena nanti ada kata yang dia itu bukan fadlah. Seperti maf'ulun bih. Maf'ulun bih ini bukan fadlah. Tidak ada dia. Kata sebelumnya, jumlah sebelumnya tidak bisa difahami dengan baik. Ya, Seperti dorobtu kalban. Kalau kita buang kalban. Kita baca dorobtu saja. Saya telah memukul. Belum bisa difahami dengan baik. Berarti maf'ul bih ini, maf'ul bih bukan fadlah. Ya. Kalau fadlalah itu terletak setelah kalimat yang sempurna dan kalimat itu sudah bisa difahami dengan baik. Kemudian harus didahului oleh jumlah dan paling sering dia itu adalah jumlah fiiliah. Itu bisa ditambah ya. Dan harus didahului dengan jumlah, ya jumlah di sini adalah jumlah fiiliah, bukan jumlah ismia, ya. Anda tidak tahu kalau pastinya ya. cuman dari beberapa kitab, itu disebutkan jumlah yang diinginkan di sini. Kalau kita melihat dari contoh adalah jumlah fi'liyah. Bukan jumlah ismiyah. Jadi kalau ada jumlah ismiyah, atau ada sebuah kata bukan berbentuk jumlah, setelahnya ada waw, kalian jangan menghukumi dia sebagai waw ma'iyyah. Karena waw ma'iyah ini punya syarat yang banyak. Harus fadlah, tambahan saja. Kalimat sebelumnya itu sudah bisa sempurna dan difahami dengan baik. Dan harus didahului dengan jumlah. Tapi kalau misalkan kalimat sebelumnya belum bisa difahami dengan baik. Maka waw situ tidak bisa bermakna ma'ah. Atau sebelumnya tidak didahului oleh jumlah. Maka wau wow, di situ juga bukan bermakna maah. Syaratnya harus didahului oleh jumlah yang sifatnya fadlah. Sekarang kita lihat contoh yang ada di kitab. Wasol tu al masjidah wahru jal musallin. Saya sampai ke masjid bersamaan dengan keluarnya orang-orang yang sholat. Jadi ketika saya sampai ke masjid Pas bertepatan orang-orang sedang keluar, orang-orang yang sholat sedang keluar dari masjid. Kita tadi sudah sebutkan, ya isim yang dibaca nasab, kurujah dibaca nasab. Kemudian harus sifatnya fadlal. Fadlal itu adalah terletak setelah kalimat yang sempurna dan kalimat itu bisa difahami dengan baik. Di sini ada wasola, paham? Wasolah ini termasuk fi'il. Berarti kalau jumlah fi'liya dia butuh kepada fa'il. Dan fi'il wasolah ini fi'il lazim, Bukan fi'il muta'addi. Wasolah itu berarti fi'il wasolah sudah memiliki, memiliki fa'il. Sudah sempurna tentunya. Ya. Fi'il sudah memiliki fa'il. Kemudian harus dipa dapat dipahami dengan baik. Sudah ditambahkan dengan al-masjidah. Wasolah itu al-masjidah. Ya. Berarti al-masjidah nanti sebagai maf'ulun nya ya. Wasolah fi'il muta'addi. Berarti fi'il fa'il maf'ulun bih. Sudah sempurna. Paham? Dan kalimat ini, wasol tu'al masjidah, itu sudah bisa difahami dengan baik. Saya sudah sampai ke masjid. Maksudnya apa? Tanpa khuruj al-musollin pun, kalau kalian mengatakan wasol tu'al masjidah, Orang yang mendengarkan ucapan kalian itu faham dan difahami dengan baik. bahwasanya kamu itu sudah sampai ke masjid. Berbeda kalau dorob tu kalban. Kalian buang kalbannya. Dorob tu saja misalkan. Atau dorobah muhammadun kalban. Kalian buang kalbannya. Dorobah muhammadun. Muhammad telah memukul. Orang yang mendengarkan ucapan kalian ini. Tidak akan memahami dengan baik. Apa yang telah dipukul oleh Muhammad sehingga kalban di situ bukanlah kata fadlah. karena kalimat sebelumnya masih belum bisa difahami dengan dengan baik adapun wasaltu al masjid wa khrujal musallin kalau kita buang wa khrujal musallin kita hanya ambil wasaltu al masjidah kata ini dapat dapat dipahami dengan baik saya telah sampai ke masjid orang paham berarti kamu itu sudah sampai masjid itu Kemudian syarat yang berikutnya tadi, harus didahului oleh jumlah dan jumlah di sini biasanya adalah jumlah fi'liya. Dan di wakhru jal musallim itu didahului oleh jumlah. Maksudnya apa? Kenapa kita harus menekankan syarat didahului oleh jumlah? Jangan mudah menghukumi sebuah wawu itu bermakna ma'ah. Apalagi misalkan kalian lihat tidak ada jumlah fi'liya sebelumnya. Oh ini pasti wawu bermakna ma'ah. Tidak bisa. Takam, tidak, tidak bisa. Nah itu, itu diantara definisi atau ketentuan dari maful ma'ah. Dan ingat ya, maful ma'ah ini itu selalu berbentuk isim. Kalau setelah wau bukan isim, dia berbentuk fiil. Maka jelas waw situ bukan waw ma'iyah. Itu ketentuannya. Maf'ul ma'ah ini pasti berbentuk isim. Karena definisinya ismun mansubun. Isim yang dibaca nasab. Kalau setelah waw ma'iyah bukan isim. Tapi berbentuk fi'il. Maka waw tersebut jelas bukan waw ma'iyah. Itu yang harus diingat baik-baik tentang definisi dari waw ma'iyah tersebut. Khurujah maf'ulun ma'ah mansubun wa'alamatunas bihi al-fat'atu. Kemudian seperti perkataan Allah Ta'ala fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Maka kumpulkanlah Perkara kalian dan sekutu-sekutu kalian. Bersama sekutu-sekutu kalian. Di sini kalau kita lihat syaratnya. Syuroka akum. Itu adalah maf'ul ma'anya ya. Berbentuk isim. Jelas terpenuhi syaratnya. Kemudian syarat yang selanjutnya. Kalimat syuroka akum. Kata syuroka akum maf'ul ma'a ini. Harus terletak setelah. Jumlah yang fadlah, kata yang fadlah, kalimat yang fadlah. Iaitu apa? Kalimat yang sudah sempurna. Kalau dia fi'il, butuh fa'il. Harus ada fa'ilnya. Kalau dia fi'il, butuh fa'il, butuh maf'ul. Harus ada maf'ulnya. Sekarang kita lihat. Fa'ajmi'u amro'kum. Jama'ah ini adalah fi'il yang muta'addi. Berarti butuh fa'il, butuh maf'ulun. Ul, maf maf'ulun bi. Wawul jama'ah situ sebagai fa'ilnya. Am Amrokum sebagai mafulun maf bihnya. Berarti kalimat sebelumnya sudah sempurna. Dan bisa difahami dengan baik. Paham? Berarti alasan dia harus fadlah itu sudah terpenuhi. Yang kedua. Syarat ketentuannya dia itu harus didahului oleh jumlah fi'liyah. Paham? Suroka akum itu dianggap sebagai maful ma'ah. Syaratnya sebelumnya harus didahului jumlah dan seringnya jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Ajmi'u adalah jumlah fi'liyah. Ya, ajmi'u adalah jumlah fi'liyah. Berarti syaratnya terpenuhi. Tadi syarat secara umumnya ya Perhatikan syarat mafhul ma'nya ini. Mafhul ma' tadi kan sudah kita sebutkan dia harus berbentuk isim ya. Paham? Nah, isim ini harus isim mufrad. Mufrad maksudnya itu bukan berbentuk jumlah. Ini mufrad bukan dari sisi bilangan ya. Mufrad ini maksudnya mufrad bukan berbentuk jumlah. Kalau setelah wawu nanti berbentuk jumlah maka wau nya nanti itu adalah wau haliah. Paham? Maka wau itu nanti bukan wau ma'a tapi wau haliah. Kalau setelah wau nanti adalah berbentuk jumlah. Seperti apa? La taqul lis samaka wa tasrabu al Ya. Kalau syaratnya sebelum wau terpenuhi ya, berbentuk jumlah fi'liyah. Harus didahului jumlah dan jumlahnya harus berbentuk jumlah fi'liyah. La taqul di sini adalah jumlah fi'liyah. Ada fa'ilnya, ada maf'ul bihnya, berarti juga sudah sempurna. Betul paham? Ya, sudah sempurna. Berarti kata setelah wawu ini pasti fadlah. Cuma permasalahannya setelah wawu itu bukan berbentuk isim tapi berbentuk jum jumlah. Wa tashrabu al-labana dalam keadaan kamu minum susu. Jadi jangan makan ikan dalam keadaan minum susu. Jadi minum ikan eh minum susu kemudian ikannya langsung dimakan dalam keadaan susunya masih di itu enggak boleh. Nah, di sini lihat kalau secara sebelum wau itu syaratnya terpenuhi. Jumlah fi'liyah, jelas la kulu itu jumlah fi'liyah. Harus fadla, jumlah sebelumnya itu harus fadla, maksudnya sempurna ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ul bihnya. Ta'akul, di situ ada fa'ilnya, domir mustatir, takdirnya anta nanti. Hujuban. Kemudian asamaka, asamaka di situ sebagai mafulun binya, berarti sempurna. Faham? Namun permasalahannya setelah waw di situ bukan isimufrod, tapi berbentuk jum, jumlah. Kalau berbentuk jumlah, waw di sini pasti wawhaliyah. Bukan wawmaiyah. Jadi ingat syaratnya itu. Setelah wau ma'iyah harus isi mufrad. Maksudnya isi mufrad apa? Bukan berbentuk jumlah. Kalau dia berbentuk jumlah, maka wau di situ pasti bukan wau ma'iyah, tapi wau halia. Ingat syaratnya itu, karena tidak semuanya kita menggampangkan menghukumi wau itu adalah wau ma'iyah, nggak nggak semudah itu. Harus kita lihat dulu sebelum dia dan setelah dia terpenuhi enggak syaratnya Kemudian contoh berikutnya tuh sirtu walqomara Ya, saya berjalan bersamaan dengan bulan. Ya, maksudnya bukan berjalannya dia sama dengan berjalannya bulan. Tapi, saya arah dengan arah bulan. Kemudian, Safir wahima yatallahi. Ya, ya, Himayatan maf'ulun ma'a mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu Kalian lihat ya dari contoh sirtu wal qamara atau safir wa himayatullahi ini dari syarat yang kita sebutkan semuanya terpenuhi Pertama setelah wawu harus berbentuk isim dan harus mufrad Ya, isi mufrat maksudnya adalah bukan berbentuk jumlah. Al-Qumaroh dan Himayatah terpenuhi syaratnya. Yang kedua, waw harus bermakna ma'ah. Dan jelas di sini waw di sini bermakna ma'ah. Kemudian yang berikutnya, di antara syaratnya adalah harus didahului oleh jumlah. Dan jumlah di situ yang dimaksudkan adalah jumlah fi'liyah. Sirtu sama safir. Ini semuanya adalah jumlah fi'liyah. Ya, Sirtu dan safir. Semuanya adalah jumlah fi'liyah. Kemudian dia sifatnya fadlah. Maf'ul ma'ah ini sifatnya fadlah. Yaitu terletak setelah jumlah yang sudah sempurna. Kalau jumlah fi'liyah ini butuh fi'i, butuh fa'il. Maka sudah ada fa'ilnya. Kalau jumlah fi'liyah ini butuh ma'f'ul. Sudah ada ma'f'ul bi'inya. Paham? Sirtu. Saro ini fi'il yang lazim. Hanya butuh kepada fail saja. Domir tu di situ adalah domir rofa mutasil sebagai failnya. Sudah ada. Kemudian safir ini juga fi'il yang muta'adi, yang lazim. ya Dan dia hanya butuh kepada, eh, kepada fail saja. Dan failnya adalah domir mustatir wujuban takdirnya. Anta. Dari dua ini semuanya sudah terpenuhi. Maka wahimayatollahi atau walqomaro semuanya adalah jumlah fadlah, terletak setelah kalimat yang sudah sempurna dan dapat difahami dengan baik. Kalau salah satu dari syarat yang kita sebutkan tadi ini tidak terpenuhi, maka waw di situ bukan waw ma'iyah. Ya? Maka waw di situ bukan waw ma'iyah. Nufarriku bayna wawil atfi wa wawil ma'iyah. Dan kita akan membedakan. Antara wawil atof. Dan antara wawil ma'iyah. Di sini beliau ingin menyinggung. Sedikit. Tentang perbedaan wawil atfi. Dan wawil ma'iyah. Sama-sama huruf wawu tapi punya sisi perbedaan yang sangat bisa dibedakan sehingga jangan sampai wawul adfi kita hukumi adalah wawul maiyyah atau wawul maiyyah kita hukumi dia adalah wawul adfi Wawul athfi tufidu ishtiraka ma ba'daha ma ma qablaha. Kalau wawul athfi dia itu memberikan faedah berserikatnya apa-apa sebelum wawu maksudnya kata sebelum wawu dan kata yang terlet, kata setelah wawu dan kata sebelum wawu. Itu berserikat. Di situ ada tambahannya kalau mau ditambahkan ma qablaha fil hukmi dalam hukum ya. jadi tufidu istiraka ma ba'daha ma'aba ma'ama qablaha fil hukmi yaitu wawul athfi itu memberikan faedah berserikatnya ma di situ kita terjemahkan kata ya kata yang terletak setelah wawul athfi bersama kata yang terletak sebelum wawul athfi Berserikat fil hukmi dalam hukum. Contohnya. Tasolaha Ibrahim wa Zaidun. Ibrahim dan Zaid. Sama-sama keduanya itu tasolaha. Melakukan perbaikan. Ya, Ibrahim ataupun Zaid. Mereka berdua. Sama-sama melakukan perbaikan. Baik Ibrahim, dia melakukan perbaikan. Baik Zaid juga melakukan perbaikan. Nah, itu kalau wawul atfi. Dia memberikan faedah. Kata yang terletak sebelum wawul. Dan kata yang terletak setelah wawul. Itu berserikat dalam hukum. Dan hukumnya di sini adalah tasolaha. Itu hukumnya. Bainama wawul ma'iyah La tufidu istirahakama ba'da Ma'ama qoblaha Adapun kalau wawul ma'iyah Itu tidak memberikan faedah Berserikatnya Kata sebelum dia dan kata setelahnya Dalam hukum Ya, Tidak memberikan faedah Berserikatnya kata sebelum dia Dan dalam dengan kata sebelum Sesudahnya Sekarang kalian lihat contohnya Wasol tu almasjidah. Hukumnya di sini apa? Wasola. Ini hukumnya ya. Saya telah sampai. Ini hukum. Wasola ini hukum. Wahrujal musallin. Apa hukumnya di sini? Khoroja. Pam? Berarti antara hukum wasola dan hukum khuru, khoroja itu nggak sama. Orang yang sholat itu keluar itu hukumnya mereka. Adapun saya hukumnya saya sampai baru datang. Jadi hukumnya berbe... berbeda. Berbeda. Kalau waul atfi antara Ibrahim dengan Zaid digabungkan dalam satu hukum tasolaha. <sampira> Ibrahim melakukan perbaikan, Zaid melakukan perbaikan. Adapun kalau wasol al almasjidah wahrul Jal musallin <sampira> Itu tidak satu hukum. ya Tidak satu satu hukum. Hukum saya itu wasola. Hukum orang yang sholat itu khoroja. Mana sama hukumnya? Orang yang sholat keluar, orang yang saya ini baru datang. Jadi dua hukumnya sudah berbe berbeda. Kalau wawul atfi menggabungkan dua kata yang sebelum ataupun setelah dia digabungkan untuk satu hukum. Kalau wawu ma'iyah tidak memberikan faedah satu hukum. Maksudnya apa? Kata yang terletak setelah wawu dan kata yang terletak sebelum wawu. Tidak menggambarkan mereka berada pada satu hukum. Hukum saya wa Hukum orang yang sholat khoroja. Mana sama? Paham? Adapun kalau tasolaha ibrahimu wa zaydun. Ibrahim hukumnya tasolaha. Zaidun hukumnya tasolaha. Jadi sudah berbeda tentunya. Nah inilah yang disebutkan perbedaan antara wawul ma'iyah dengan wawul ati. Wawul atof itu kata yang sebelum dia dan kata yang setelahnya itu digabungkan dalam satu hukum. Adapun kalau wawul ma'iyah tidak memberikan faedah satu hukum. Walat tasluh lil atfi dan waw tersebut tidak layak bermakna atof Mislu kharajtu wa nuzulal matari. Sekarang kita lihat contohnya ini ya. Saya keluar bersamaan dengan turunnya hujan. Hukum saya ana tu itu keluar. Hukum hujan adalah nazala. Sudah berbeda. Hujan hukumnya turun, saya hukumnya keluar. Nah, inilah waw ma'iyah, tidak menjadikan Kata setelah dia, dengan kata sebelumnya itu berada pada satu hukum. Karena hukumnya sudah berbeda. Satu hukumnya turun, satu hukumnya keluar. Maka di sini memberikan faedah. Wawul ma'iyah itu tidak memberikan makna istiroki atau istiroka ma'koblaha bima ba'daha. Enggak itu. Kalau wawul atfi baru. ya Kalau wawul atfi memberikan faedah seperti itu. Terus pertanyaannya gini berarti. Terus dari sisi apa kecocokannya antara waw ma'iyah. Isim setelahnya dengan kalimat sebelumnya. Sisi kecocokannya itu ingat. Hanya dari sisi waktu kejadian. Waktu kejadiannya saja. ya Waktu kejadian nuzulul matari dan waktu kejadian kharaj itu, itu satu. Bukan hukum ya, waktunya. Jadi kalau ada yang bertanya terus, apa fungsinya wawul ma'iyah kalau begitu? Paham? Kalau wawul adfikan menjadikan dua kata, yang sebelum dan setelahnya berada pada satu hukum. Nah sekarang kalau begitu, wawul ma'iyah itu fungsinya apa? Fungsi wawul ma'iyah, untuk menjadikan waktu kejadian kata setelah dia, dan waktu kejadian kata sebelum dia itu satu satu waktu. Jadi kapan hujan itu turun? Ketika saya keluar. Kapan saya keluar? Ketika hujan turun. Waktunya satu. Bukan hukumnya. Kalau hukumnya, khoroja sama nazala. Itu sudah berbeda. Tapi kalau waktu kejadiannya, sama. Saya keluar, hujan turun. Hujan turun pas saya keluar. Jadi waktu kejadiannya sama. Itu fungsinya wawul ma'iyah. Diingat baik-baik itu? Fungsi dari wawul ma'iyah itu untuk menjadikan waktu kejadian kata sebelum dia dengan waktu kejadian kata setelah dia itu satu waktu. Bukan hukumnya yang satu. Tapi waktunya yang satu. Ya, kharajtu wa nuzul al-matari. Saya keluar bersamaan dengan turunnya hujan. Kalau ada yang bertanya, kapan waktu kuturunnya hujan? Pas saya keluar. Kapan kamu keluar? Pas waktu hujan turun. Berarti waktu kejadiannya satu ya. Hujan turun dan saya keluar itu waktunya sama. Misalkan pas jam 3 saya keluar, hujan turun. Hujan turun jam berapa? Jam 3. Jam berapa kamu keluar? Jam 3. Waktunya satu. Tapi kalau wawul atfi menjadikan kata sebelum dia dan kata setelahnya berada dalam satu hukum. Fungsi wawul ma'iyah untuk menjadikan hukum kata sebelum eh, waktu kata sebelum wawul, waktu kejadian ya. Waktu kata sebelum wawul ma'iyah dan waktu kejadian Setelah wawul ma'iyah, itu berada pada satu waktu. Itu fungsinya wawul ma'iyah. Ya. Waktu kejadian kata sebelum wawul ma'iyah. Dan waktu kejadian kata yang terletak setelah wawul ma'iyah. Itu terjadi pada satu waktu. Lihat. Sekarang taruhlah kita ambil saja biar lebih mudah memahamkan. Jam 3 saya pas, jam 3.00 saya keluar. Bersamaan ketika saya keluar, hujan turun. Berarti kalau ada yang bertanya sama kalian nanti, jam berapa hujan turun? Jam 3.00. Jam berapa kamu keluar? Jam 3.00. Waktunya sama. Bukan hukumnya. Kalau hukumnya, hukum di sini ada dua. Ada hukum khoroja, ada hukum nazalah. Ini sudah berbeda hukum. Sedangkan wawul ma'iyah itu tidak menggabungkan hukum. Wawul ma'iyah itu hanya menggabungkan waktu kejadiannya. Jadi dua hukum yang berbeda itu, waktu kejadiannya itu di waktu yang sama. Kalau wawul atfi, Baru menunjukkan kata setelah dia dan kata sebelumnya berada pada satu hukum. Tasolaha Ibrahimu wa Zaidun. Ibrahim tasolaha, Zaidun tasolaha. Paham ini? Satu hukum mereka ya. baik Ibrahim ataupun Zaid sama-sama melakukan perbaikan. Tapi kalau khorojitu wa nuzul al-matori, saya keluar, itu hukum saya. Hujan turun, itu hukumnya Hujan mana ada hujan keluar, hujan turun. Sama seperti tadi, wasaltu al-masjida wa khrujal musallin. Saya wasala orang-orang yang salat kharajah. Hukumnya sudah berbe berbeda. Terus apa fungsinya wawul ma'iyah kalau begitu? Fungsinya untuk menjadikan kata sebelum wawul ma'iyah dan kata setelah wawul ma'iyah berada pada satu waktu. Kapan kamu sampai ke masjid? Begitu orang salat keluar. Kapan orang salat keluar? Begitu saya sampai masjid. Hukumnya satu. Tetapi ya, itu duluan, anak cukupkan. Dibuatkan 5 PR wa maf'ul ma'ah. Atta fi ilahuna, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta staghfiruka wa tubuh ilaih.